dengan datangnya COVID barulah dikaji hadis-hadis tentang kehebatan Nabi Muhammad SAW apa itu hebatnya Nabi Nabi sudah cerita tentang COVID-14 abad yang lalu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawawalah. Pagi hari matahari bersinar, anak raja duduk bersolek, saya diundang seminar, tapi rasu-rasu sobar -rasu Yang sama-sama kita hormati, Bapak Ketua Yayasan Bapak Ketua, Yayasan, Bapak Ketua Pembina Yayasan, Bapak Ibu, Ibu Rektor Universitas Fort De Kok Bukit Tinggi, Bapak anggota DPR RI, Kemudian saya sampai di Mesir sama seperti adik-adik sekalian mahasiswa 5 September 1998, adik-adik waktu itu masih berselancar di alam maya. 5 September 1998 saya sampai di Mesir, senior saya Dajjal. Dulu saya waktu di Mesir manggil beliau Dajjal. Sampai di sini berubah menjadi Al-Mukarram Ustadz. Jalal Fathullah tuh senior. Satu sisi sebagai senior, kakak kelas, saya tingkat 1, beliau tingkat 4. Satu sisi sebagai guru, karena sifat-sifat beliau, akhlak beliau teladan kami bagi adik-adik. Satu sisi sebagai sahabat. Karena beliau tidak pernah menyuruh-nyuruh, berkata kasar, tapi lebih bergaul seperti sahabat. Sampai hari ini begitu pulang ke Indonesia Beliau sudah jadi ustaz, Ustaz Kabir, ustaz besar. Saya banyak belajar dari beliau. Makanya setiap saya ke Sumatera Barat, ke bukit tinggi khususnya, ke Padang ke manapun selalu bersama dengan beliau. Karena berada bersama beliau itu sama seperti di bawah pohon yang rindang. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Itulah yang selalu diumpamakan sebagai nenek mama senior orang yang membimbing kita kita bisa menjadikan dia sebagai daunnya tempat benaung batangnya tempat bersandar akarnya tempat bersila kalau dia pohon besar kalau dia pohon bonsai tak bisa begitu alhamdulillah saya masih punya senior mudah-mudahan Ustadz Jail panjang umur sehat badan dan istiqomah kemudian ketika saya pulang ke Indonesia pulang ke pekanbaru Riau tahun 2008 Menyampaikan tausiah dari masjid ke masjid, kemudian direkam, diupload ke internet, e, tidak terkenal. Setelah diusir baru viral. Makin dibuli, makin viral. Nah, jadi haters, haters ini penasaran. Jadi kemudian ketika di Jakarta sekitar tiga tiga tahun yang lalu datanglah Habib dari Yaman. Namanya Habib Umar bin Hafiz beliau ini rektor pimpinan tertinggi di Darul Mustafa Hadramaut Tarim Yaman waktu sedang di hotel itu datang anak muda anak muda yang luar biasa berprestasi merantau dari Bukit Tinggi ke Bandung namanya waktu itu belum haji namanya Erman Safar itulah yang duduk di sebelah kanan saya jadi itulah awal kami ketemu jadi mudah saya mengingat kapan saya jumpa Awal sekali bertemu dengan beliau Ketika bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz Karena tahunnya sama, hotelnya sama Beliau datang, kami bersilaturahim Setelah itu setiap jadwal saya ke Bandung, Jawa Barat Dengan ke Sumatera Barat Jawa Barat, Sumatera Barat Itu saya serahkan beliau Jadi beliau yang mengontrol Kemudian saya mendapat kabar saya dapat kabar beliau punya program memberikan bantuan beras, sembako semua kepada orang tidak mampu. Lalu saya usulkan supaya buat yayasan, supaya ada payung hukumnya. Jangan supaya kita ini tidak jelas berbuat baik itu memang baik, tapi kalau sampai tidak ada payung hukumnya nanti jadi masalah. Maka ide itu beliau buat terdaftar secara notaris di Kementerian Hukum dan HAM, akhirnya berdirilah Yayasan Bukit Tinggi Madani. Yayasan Bukit Tinggi Madani. Saya sebagai ketua pembina. Jadi nanti kalau ada yang orang nanya, Manga lo Ustaz Urang Pekan ke Sikok, Ambo pembina. Ya pembina pada sesuatu, Ambo bersulaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan selaturahim kita ini berselaturahim di Bukit Tinggi, bertetangga di surga insyaAllah. Banyak yang tidak setuju nampaknya. Asukutu <laughs> As alamaturridha, diam itu tanda setuju. Jadi yang diam-diam itu -diam setuju, bahawa setuju kita bertetangga di surga insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Amin. Nah, lalu kemudian saya diajak untuk ayo kita seminar di Universitas Fort Decoq. Ini nanti kalau kami upload di YouTube, thumbnail-nya dibuat seminar di Fort De Kop, di sana orang di Amsterdam Belanda. Buat ketek di bawah, ukir tinggi. Alhamdulillah <tik> itu kehormatan yang luar biasa buat saya, Ibu Rektor, Bapak Ketua Pembina Yayasan. Man afsalanaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu balaslah. Saya tak dapat membalas budi baik Ibu Rektor, Cipitas Akademika semuanya. Mudah-mudahan Allah meriduai dan merahmati Universitas Fort Deco. Lahir dari sini pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Nah saya diberikan kesempatan judulnya temanya adalah bagaimana membangkitkan semangat di dua aspek. Pertama aspek ekonomi, yang kedua aspek spiritual yang ekonomi karena beliau SE SA, sarjana ekonomi nanti akan dibahas oleh Haji Erman Safar. Jadi protokol MC kita menyebut US. Belum pernah terlintas di pikiran kami duet UAS US. Saya pun tak pernah terpikir kalau beliau kalau diringkas jadi disingkat jadi US. Ustadz Erman Safar. Tapi cocok juga. Beliau cerita bagian ekonominya nanti bagaimana membangkitkan semangat Kena banyak yang bisnismen ini down, banyak perusahaan tutup karyawan-karyawan kena PHK dirumahkan segala macam, gaji dipotong. Uh, saya dengan Ustaz Jel mengkaji masalah aspek spiritualnya, rohaninya, batinnya, religiusnya, agamanya. Jadi kalau selalu kita sebut zohir dan batin, beliau zohirnya, saya batinnya. Zohir itu yang nampak. Yang nampak itu apa? Duit. Itu suakhir. Tapi tak semua bisa diselesaikan dengan duit. Ada batin, spirit di dalam. Oleh sebab itu, orang Islam sebagai seorang Muslim, kita menyandarkan semuanya kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Selesai masalah. Apapun masalah hidup ini, semuanya serahkan kepada Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi la hawla wa la quwata illa billah ini, kalau dipahami secara pasif, secara negatif, saya khawatir ini merusak, merusak bagi civitas akademika Universitas Forddekok. Besok tiba-tiba ibu rektor menyaksikan semua mahasiswa-mahasiswi tak ada lagi yang datang. Begitu ditanya kenapa kampus tidak aktif lagi, la haula, wallahu a'la illa billah. Dalam hal itu maka kita tetap juga harus ada usaha, harus ada usaha. Nah menyikapi bagaimana COVID-19 ini, COVID ini saya sudah bicara sama dokter, karena saya tidak paham ini masalah kesehatan, jadi saya tanya Pak Dokter, saya tanya Pak Dokter, Pak Dokter itu yang kena COVID itu siapa? Kata Pak Dokter yang kena COVID itu tiga, yang pertama anak kecil, yang kedua orang tua, yang ketiga orang yang kena penyakit bawaan, anak kecil, Karena dia imunnya rendah. Orang tua imunnya juga rendah. Orang yang punya penyakit bawaan, jadi COVID itu nempel ke situ. Itu makanya anak kecil, orang tua, orang kena penyakit bawaan, banyak yang kena itu begitu. Tapi kalau kita muda, sehat, maka COVID itu tidak kuat ya. Jangan kan COVID-19, COVID-21 aja tak tahan. Itu Oleh sebuah itu perlu kita bangkitkan semangat. Lalu kemudian gini Pak Dokter, Kenapa ada orang tua tetap sehat, bahkan dia sudah kena Covid, bisa normal lagi. Oh itu ada imunnya Pak Ustadz. Imun itu apa? Imun itu kekebalan tubuh. Jadi badan kita ini sebenarnya ada kekebalan yang luar biasa di dalam badan kita. Tapi karena kita down, kita drop, ngedrop katanya, maka ketika kita down itu, akhirnya imun kita turun. Nah disitulah dia masuk. Oh Jadi kalau begitu, imunnya mesti tinggi bagaimana cara membangkitkan imun bangkitkan iman jadi ini masalahnya adalah masalah iman dan imun imun dan iman Alhamdulillah dari tadi saya ditemani terus oleh Pak Iman Pak Iman tuh kapolres tadi sholat Jumat bersama Pak Iman oleh sholat itu maka bangkitkan iman bangkitkan keyakinan bahwa kita ini yang menghidupkan mematikan Allah makanya setiap selesai sholat itu terus kita ulang La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir Itu 15 itu diulang selesai solat itu 15 kali. Lahul mulku dia yang punya puja-pujian. Wa lahul hamdu dia saja yang layak dipuji, dia yang punya kekuasaan. Yuhi dia menghidupkan, wa yumiit dia mematikan. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tidak tidak sanggup berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya down. imun saya rendah. Ketemu dengan Bapak Pembina, ketemu dengan Rektor, ketemu dengan Senior, ketemu dengan Sarjana Ekonomi, ketemu dengan anggota DPR RI, berjumpa dengan orang banyak. Itu down kita. Maka saya mesti yakinkan diri saya bahawa saya kuat bahwa saya mampu setan datang berbisik kau lemah Abdul Somad berat kau cuma 51 kilo kata dia. maka saya mesti bangkitkan bangkitkan semangat saya kau lemah Abdul Somad kau kan tadi malam baru naik mobil dari Medan 24 jam 24 jam kami berangkat dari Medan sampai jam 7 pagi tadi berkunang-kunang ini masih belum jelas betul Bapak Ibu tapi saya mesti bangkitkan diri saya saya harus bangkit saya harus semangat oleh sebab itu maka bangkitkan semangat bahwa orang tidak akan mati sebelum ajalnya sampai Berapa banyak orang sudah diponis covid tidak mati-mati Berapa banyak pula yang dikatakan sehat mati Berapa banyak orang mau bunuh diri tak mati-mati Diambil selendang diikatkan ke leher digantung ke pintu melompat Patah kayunya Tak mati tak juga mati, berbaring di rel kereta api. Jam 5 pagi, lewat kereta api tak mati, rupanya salah rel. Stres, datang orang debit kolektor yang mengutip utang. Karena stres, mencret-mencret masuk kamar mandi. Minum, mencari racun tak ada. Diminum sabun ngepel, minum. Tak mati, buih-buih aja seminggu. Oleh sebab itu kalau tak mati, kata Allah tak mati. Tapi berapa banyak pula orang yang, saya baru ketemu ibu-ibu umur 85 tahun. 85 tahun masih hidup. Saya ini Ustaz Somad 22 tahun yang lalu sudah diponis bahawa di kepala saya harus dibelah. Karena kalau tidak dibelah nanti mata akan buta, akan lumpuh. Saya baru ketemu bulan lalu. Kata dokter ini mesti dibelah, ah, diambil ada tumor dalam, kalau tidak dibelah nanti akan buta, akan lumpuh. 22 tahun yang lalu. Terus, saya banyak berdoa pada Allah, saya tetap berusaha makan herbal dan lain sebagainya. Gimana bu? Alhamdulillah, yang nyuruh belah itu sudah mati duluan. Tapi saya tetap ke dokter. Saya ahlu sunnah wal jamaah, bukan jabariah, bukan berserah pada takdir. Saya tetap ke rumah sakit, saya tetap konsultasi ke dokter, tapi saya tidak menambah rukun iman saya jadi tujuh. Antuk minabillah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, waliyumil akhir, wa biqadri khairihi, wa syarihi, wa dokter spesialis. Tapi saya tetap percaya kepada dokter, tapi iman saya tidak saya gantungkan. Oleh sebab itu, saya tetap bersama dengan bapak ibu dokter di rumah sakit, kemarin kami di Kementerian Kesehatan, tetap, saya tidak mau ceramah tausiah kalau tidak ikut protokol kesehatan. Makanya kita ada protokol kesehatan, pakai masker, duduk berjarak. Ini semuanya dalam rangka protokol kesehatan. Makanya siapapun yang mau mengatakan ini harus dibubarkan karena tidak ikut protokol. Kami pakai protokol, Pak. Mana protokolnya? Sampai dua di sana satu, sini satu. Tapi <tuh>, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi. Kalau cerita masalah iman ini, maka iman itu justru teruji. Ya ini, dengan adanya COVID ini makin teruji iman kita. Karena kalau punya mobil bagus, di jalan yang bagus itu biasa aja. Motornya bagus, jalannya bagus, biasa. Tapi ketika motornya biasa-biasa aja, jalannya banyak lubang, bisa sampai ke tujuan, itu baru luar biasa. Makanya kalau kita lihat perjalanan Nabi-Nabi itu, itu sulit-sulit semua. Tunjukkan sama saya perjalanan Nabi-Nabi yang enak-enak, enjoy-enjoy. Tidak ada. Nabi itu pasti banyak ujiannya. Nabi Ibrahim AS dibakar. Nabi Ibrahim dibakar di api unggun Nabi Musa AS dikejar-kejar Fir'aun. Jadi kalau baru-baru dikejar preman, biasa. Dikejar Fir'aun. Nabi Muhammad SAW dikejar Abu Jahal Abu Lahab. Tokoh-tokoh. Tidak ada yang mudah hidupnya.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 Idza sami'tum bihi kalau kamu mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, la taqdimu ilaihim jangan datang ke negeri itu. Idza waqa'tum bihi kalau kamu berada di suatu negeri, negeri itu ada covid, la takhruju firarram minhu jangan keluar dari negeri itu. Kalau di situ ada covid, kamu jangan datang. Kalau di situ ada covid, kamu di situ, kamu jangan keluar. Itulah yang sekarang disebut dengan PSBB. Itu yang disebut sekarang dengan lockdown. Kalau kita berada di suatu daerah, maka kita tidak boleh keluar sebelum rapid test atau swab. Swab, atau terserah lah, mau swab, mau swab, yang penting masuk ke mulut. Oleh sebab itu, maka kita bukan mau nantang-nantang, mau nunjuk-nunjukkan agama kita, tapi kalau adik-adik mau ngetes, mau studi perbandingan agama, cari agama-agama lain yang mengkaji tentang PSBB. Cari doktrin-doktrin sabda-sabda Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW yang cerita tentang COVID. Saya ada dalilnya. Iza sami'tum bihi kalau kamu mendengar ada wabah penyakit di suatu negeri. La taqdimu ilaihi kamu, jangan kamu datang ke sana. Wa iza waqa'tum bihi kalau kamu mendengar suatu wabah terjadi di kampung kamu. La taqruju firaram minhu. Jangan kamu keluar dari situ. Untuk apa? Melokalisir. Supaya virus jangan menyebar ke mana-mana. Firra minal majithum, firra minal asad. Larilah engkau dari penyakit menular, seperti engkau lari dari singa. Covid itu nampak apa tak nampak? Saya tanya sekali lagi. Covid itu nampak apa tak nampak? Apa pula tak nampak? Itu yang tertulis di baleho macam macam biji kedondong. Itu kan Covid kan? Covid tak nampak dengan mata telanjang. COVID hanya bisa kelihatan kalau pakai mikroskop. Yang tidak nampak, diumpamakan Nabi dengan sesuatu yang nampak. Makanya kata Nabi dalam hadis, Fira minal majazum, larilah engkau dari orang kena penyakit menular, Fira minal asad, seperti engkau lari dari asad. Asad itu singa. Makanya kalau ada orang azan tidak ashadu, ada itu orang azan, asadu ala, itu singa itu. Ashhadu aku bersaksi Ashadu, singa Firraminal majzum larilah engkau dari penyakit menular firaraka minal asad seperti engkau lari dari singa. Jadi kalau ada orang nantang-nantang Covid. Ngah Covid tuh diam botelang. Ah mudah saya jangan berangkanya. Jangan lapor ke polisi, bawa aja ke kebun binatang. bukakan kandang singa, apa ah, masuk? Ahlan wa Welcome yang tak nampak itu namanya virus, bakteri. Tapi kalau tak nampak itu diumpamakan dengan sesuatu yang nampak, itu namanya tamsil, perumpamaan. Sama macam adik-adik jatuh cinta, diumpamakan dengan sesuatu yang nampak, cintamu seperti air di daun keladi, airnya tumpah tak berbekas. Bisa untuk update status. <tuh> Memberikan contoh sesuatu yang nampak, dengan sesuatu yang tak nampak untuk melihatkan dia secara materi. Siapa yang menceritakan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang bingung. Itu Pak Ustadz yang sudah kena Covid, meninggal dunia, digulung pakai plastik, diselasi ban. Jenazah itu diselasi ban karena takut menularkan virus. Akhirnya dikubur dalam tanah. Nabi sudah mengajarkan bagaimana itu 14 abad yang lalu. Bagaimana caranya? Orang yang sudah meninggal dunia masuk ke dalam tanah, sholat jenazahnya bisa dari atas tanah. Sedihlah anak menantunya nggak bisa sholat jenazah, mau nangis melalui air mata menantu. Kamu kenapa menangis? Karena mertua meninggal kena covid. Nda, warisannya ketemu ya. Kali itu nggak ada ubeknya. Tapi kalau dia kesal karena tidak bisa sholat jenazah. Maka bisa sholat dari atas kubur Sudah diajarkan Nabi 14 abad yang lalu Ada tukang sapu masjid Hilang Kata Nabi mana tukang sapu masjid Meninggalnya Rasulullah Mana kuburnya Ditunjukkan Nabi Ditunjukkan kepada Nabi ini kuburnya Nabi sholat jenazah dari atas kubur Allahu Akbar Tidak pakai rukuk Bantu yang ada di video share petang oleh sebab itu maka semua kekhawatiran-kekhawatiran sudah dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wa dari mana Nabi tahu bahawa akan ada penyakit namanya COVID dan COVID itu nanti akan terjadi begini-begini akan ada PSBB akan ada lockdown jenazahnya akan disolatkan maka sadarlah kita Yasin inna kalaminal mursalin ala suratim mustaqim tanzilal azizirrahim Yasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna kalaminal mursalin, engkau salah seorang rasul utusan Allah. Tanzilal aziz al-rahim. Yang kau bawa ini adalah agama yang datang dari Allah. Bukan hasil pikiran, bukan renungan hati, tapi dia datang dari Allah. Wama yanti anil hawa, dia tidak bicara mengikuti hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah. Sekarang diajarkan kemana-mana cuci tangan. Masuk saya ceramah ke hotel kemarin, suruh cuci tangan. Bertamu ke rumah tokoh, suruh cuci tangan. Galamati saya, ambo dari ketik lah basuh tanganku. Tolong cuci tangan. Yang mengajarkan cuci tangan Nabi Muhammad Sallallahu <tuh> Alaihi <cuci> Wasallam, idastai <tangan> qaza ahadukum min naumihi. Kalau kau bangun tidur, kalau kau bangun tidur, kata Nabi, kalau kau bangun tidur, latur misiadaku. Jangan masukkan tanganmu ke dalam tempat air. Lalu bagaimana? Cuci dulu. La yadri batat yaduhu, karena kau tak tahu tanganmu tadi malam nginap di hotel mana. Basuh dulu cuci. Orang Islam cuci tangan sehari semalam berapa kali? Subuh. Salat subuh. Salat duha. Salat zuhur. Salat asar. Salat maghrib. Salat isya. Salat tahajud. Salat witir. Cuci tangan. Cuci tangan. Belum lagi makan. Oleh sebab itu maka kita diajari cuci tangan. Sekarang karena ada COVID, barulah suruh cuci tangan. Nanti tahap lagi penyakit dikirim Allah untuk menunjukkan kehebatan. Hari cebok sedunia. Sekarang masih belum tahu cebok lagi. Masih pakai tisu semuanya. Nanti dikirimkan Allah suatu penyakit, hanya ingin menunjukkan satu mu'jizat Nabi Muhammad tentang cebok. Cebok. Nanti ada masanya. Di zaman anak-anak cucu kita ini. Zaman kita ini, insya Allah tidak. Sanurihim ayatinafil afak. Kami akan tunjukkan tanda-tanda-tanda-tanda kebesaran kami di atas langit. Hatta ya tabayyin sampai jelas di mata mereka an nahul hak bahawa ajaran ini adalah ajaran benar datang dari Allah Subhanahu Wataala. Abis wakat ambo. Nah, hmm, ambo sengaja, tidak ambo caliat jam tu. So, kalau ambo caliat, pernah di beberapa seminar ambo caliat jam kancang mana? Tapi ibu yang dihuliakan Allah SWT, saya senang bicara di depan adik-adik mahasiswa mahasiswi, kenapa? Karena bicara di depan mahasiswa mahasiswi itu adalah bicara tentang masa depan. Beda kalau awak ceramah di pantai jompo, itu masa lalu. Bicara dengan adik-adik mahasiswa mahasiswi adalah bicara tentang bagaimana agama Islam. Karena saya diminta untuk menjelaskan tentang sebetulnya, sebenarnya Ambo bisa, cuman masalah ekonomi kau bisa. Cuman baik kau Ambo cerita ekonomi habis loh, bahan pakar ekonomi awak kan. Mantakal takallamai fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, bicaranya ajaib-ajaib. Aneh ajaib. aneh. Maka Ambo enggak pernah bicara bidang lain. Ambo bicara bidang agama saja. Dia Ambo enggak ada balaja bidang lain lain. Tapi kalau dicubo-cubo bisa jo. Sebelum seminar, aku kok www.google.com. Setelah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar dialog kita Dengan mahasiswa itu tidak boleh lama-lama ngecek Bekau nyunjuk rasa, turun, turun gitu. <laughs> Terima kasih saya kembalikan ke moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah luar biasa Baik, terima kasih kepada tuan Guru kita Supaya meriah, coba tribut tangan yang meriah sekali lagi subhanallah baik Bapak Ibu sahabat semuanya supaya segandeng antara Ustadz Uas dengan Uwes jadi supaya langsung lancap kita tancap gas dulu kepada Bapak Haji Herman Safar supaya nyambung antara tadi penguatan spiritual ada beberapa langkahnya kita minta dulu supaya nyambung Bagaimana penguatan ekonomi nanti sebelum Bapak Ibu bertanya, moderator menanya dulu, karena tadi ceritanya kita tidak berikan beliau kesempatan karena waktu untuk menjelaskan, kita langsung pertanyaan sebelum stadion ya. Pak Haji, Pak Haji yang sudah terkenal seorang pengusaha sukses di bidang ekonomi luar biasa sebagai ketuaan ketua yayasan Bukit Tinggi Madani. Nah pertanyaannya Pak Haji, bagaimana memulai bisnis di era new normal ini? di bukit tinggi atau di tempat yang lainnya mungkin karena dilihat oleh saudara-saudara kita. Nah, ini yang jadi poin Pak Haji. Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Haji Profesor Haji Abdul Somad Elsi Ma, yang saya hormati Ustadz Jel Fatulloh. Bapak Haji Mulyadi dan Bapak Rektor, begitu juga Bapak Ketua Pembina Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal telah mengadakan acara ini dan yang saya banggakan hari ini telah hadir juga sahabat kita Bapak Haji Buya Marfendi, Datuk Basawalimu Selamat datang Pak uh, Alhamdulillah uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, asyadualla ilaha illallah wa asyaduana Muhammad Rasulullah Allahumma asyadu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang pertama saya mau klarifikasi bahawa saya bukan Ustaz. Ambo kawan Ustaz. Ya, Jadi permasalahan soal ekonomi adalah Bukit Tinggi memang dari dulunya Minangkabauko Orang-orangnya memang dihuni oleh para pedagang. Mereka posisinya selalu paling depan. Orang Minang adalah pedagang yang paling terdepan dimanapun. Terbukti di kota-kota lain, saudara-saudara awak -saudara merantau selalu manggaleh di depan toko orang Cino. Ya, nah itu bukti kalau orang Minang bahwa selalu menjadi Pedagang yang terdepan. Hari ini tidak pernah kita sangka kalau bakal ada musibah COVID. Kebanyakan UMKM kita hanya punya cadangan cash flow kalau perusahaan tidak berjalan, kalau dagangan loak tidak laku, kita hanya sanggup bertahan tiga bulan saja. Tidak pernah ada. Uh, prediksi kita tidak pernah punya rencana dengan situasi seperti ini. Kalaupun kita tahu kalau memang ada situasi Covid yang memang harus kita tidak melakukan aktivitas apapun, tentulah kita bisa mempersiapkan dari dulu. Tapi sekarang cadangan-cadangan masyarakat sebagai pedagang UMKM ini hanya 3 bulan saja. Dan itu sudah bagus kalau UMKM 3 bulan, rata-rata kita berpenghasilan hari ini punya tabungan sedikit saja dari sisa-sisa keuntungan dan itu tidak cukup untuk meng-cover biaya e, carangan operasional perusahaan dalam satu tahun. Jadi banyak UMKM hari ini semenjak Covid 3 bulan saja kita lockdown, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah dimulai ini tutup. Bahkan yang lima tahun sudah memulai Ini tutup Bagaimana sih kita harus mempertahankan ini Bagaimana tips eh, Biar kita bisa Memulai bisnis Pertanyaan memulai bisnis ya Jadi Pemilihan terhadap produk Itu penting sekali Hari ini kebutuhan pokok Bukan saja soal kebutuhan perut Bahwa kebutuhan kesehatan Seperti alat-alat Masker, hand sanitizer, ini juga menjadi kebutuhan pokok yang akan e, menjadi produk unggulan sampai beberapa waktu ke depan, mungkin satu tahun atau dua tahun. Buat kita-kita yang baru mau memulai usaha, pilih dan tentukan produk yang barang-barang ini cepat habis, cepat berganti, sehingga produk-produknya nanti e, konsumennya tetap membeli kembali ke kita. Itu tips dari saya. Yang kedua adalah buat kawan-kawan yang sudah mulai berusaha, mulai ditekan pengeluaran, karena orang Minang kok, biarlah ndak bapitih, tapi gayanya balabiah. Jadi Ambo mengusulkan bahwa kita mulai tekan pengeluaran, bahwa bulan ini di era new normal ini kita enggak bisa seperti yang biasanya karena masyarakat menahan daya beli mereka akan membeli yang penting-penting saja mereka akan beli kebutuhan-kebutuhan makanan, susu anak, dan menyisakan uang atau menabung uangnya untuk kepentingan-kepentingan tidak terduga. karena masyarakat hari ini sudah secara psikologi terbangun mereka harus memiliki cadangan, tak bisa kita tak memiliki cadangan. Jadi daya beli itu akan menurun sehingga kawan-kawan yang mulai dari sektor di luar kebutuhan pokok segera merubah atau segera menambah lini perusahaan di bidang produk-produk kesehatan dan produk-produk yang memang menjadi kebutuhan harian. Begitu dari saya, bang. sementara. Buat kawan-kawan yang memang eh, nanti di Bukit Tinggi ini memang kota wisata kita sangat berdampak sekali. Bukit Tinggi sangat berdampak karena sebagian kita, sebagian perusahaan-perusahaan dan UMKM yang tumbuh di kota Bukit Tinggi ini, kita bergantung terhadap kunjungan orang lain ke kota kita. Begitu juga pendidikan, membantu perekonomian masyarakat Bukit Tinggi juga. Tapi hari ini kampus sampai saat ini masih libur. Jadi banyak dari masyarakat golongan menengah ke bawah UMKM kita sekarang ini memang masih mengharapkan dari pemerintah segera membuat program-program sehingga UMKM ini produknya bisa terpasarkan ke luar kota Bukit Tinggi itu harapan kita, uh, himbauan untuk beberapa mitra, kebetulan di sini ada Bapak Mulyadi juga, mungkin bisa mendorong uh, UMKM yang ada di Kota Bukittinggi karena pembeli di kita adalah kunjungan dari kota lain. Sehingga kalau misalkan kita berada di zona-zona merah, maka kunjungan ini sulit dan perekonomian di Bukittinggi akan menurun secara otomatis. Begitu dan juga para anak muda, mulailah foto posting barang-barang dan jual di e-commerce, anak-anak muda ini ada sahabat Erman Safar yang milenial ya ada? ada ya jadi uh, sekian dulu dari saya wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu semuanya Semoga Pak Haji semakin berkah dan juga seperti yang didorong tadi semoga uh, muncul pengusaha-pengusaha muda seperti Pak Haji Irman Safar insyaallah. Baik Bapak Ibu tadi dikatakan oleh Pak Haji bahwa uh, orang Sumatera Barat itu gaya itu nomor satu. Tapi di balik itu Pak Haji juga budi nomor satu. Malu adalah pakaian orang Minang. Tapi terkadang ketika pandemi ini merajai atau uh, meracuni kehidupan masyarakat terutama juga kita yang kena wabahnya jangan-jangan nanti malu ini jadi hilang hingga akan ada berita seorang ibu di ranah Minang mencuri susu bayi atau yang lainnya tentu bapak dan ibu kita perlu memagar diri bagaimanakah tips orang Minang Sumatera Barat memagar spiritual atau keimanan hingga kita tegar di tengah pandemi keimanan tetap berseri kepada Ustaz Jelfatullah kita jemputkan dan ke pembahadiannya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takrim wali ihtiram, penghormatan, sanjungan. Sudah saya wakilkan kepada Bapak uh, Pembina Yasan. Kemudian Profesor Doktor Haji Abdul Somad. Kemudian Bapak Haji Mansafar dan semua kita. Pertama sekali saya teringat dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau daripada bahaya kekufuran dan fakir dan fakir. Jadi ada dua masalah besar yang kita hadapi dalam hidup kita. Pertama, kufur, kedua fakir itu kalau ditulis bahasa Indonesia, tukar posisi kata saja. Kufur, fakir. Nah, dalam hal ini, pertama sekali nampak di sini agenda utama yang diwasiatkan Rasul ini adalah pembinaan mental, pembinaan iman. Supaya kekafiran itu kita atasi dengan pembinaan iman. Maka pembinaan iman itu bermula dari personal. Ibda bin Nafsik Jadidu imanakum Perbaharui selalu iman kamu Walaupun pengajian tidak boleh Pengajian sekarang Kumpul-kumpul Belum resmi dibolehkan Tetapi kita tetap berusaha Menghidupkan iman kita Ini yang penting Hidupkan selalu kajian Ustaz Abdul Somad Masih ada di Youtube Kemudian kajian itu berbagai macam coraknya, ada sepilisasi para ustadz dan yang lainnya. Hindari perdebatan. Seperti kemarin itu ada perdebatan Allah datang langit atau tidak ya. Jadi yang nah sekarang ini kita kita itu uh, kita larikan kepada pembinaan pribadi kita. Kemudian bina iman, bina ilmu, wawasan, keilmuan yang pertama yaitu persoalan akidah syariah nah, kita kita ini kemudian nafsiah ya, pembinaan jiwa pembinaan jiwa nah di profesor Dr. Abdul Somad apa kelebihan beliau setiap bicara muatannya lengkap muatannya lengkap jadi kita bisa belajar terus dengan beliau walaupun tidak di apa secara offline atau secara langsung tetap muka nah untuk itu ini yang pertama yang kedua adalah bina keluarga bina keluarga hari ini ibu-ibu sekarang jadi guru menggantikan peran guru saya ketua pesantren BKSPPI Sumatera Barat Badan Kerjasama Pesantren di Sumatera Barat di tingkat pelajaran apa pendidikan umum negeri problemnya hanya ketika ibu-ibu harus jadi guru mendampingi anaknya dia 2 jam bersama ibu 2 jam bersama game enak jadi anak-anak sekarang sudah pegang hp 2 jam dikawal ibunya nanti sampai sore besoknya dia masih main game jadi ilmu kemudian ketika dia main game itu pertahanan mentalitinya rusak dapat wawasan dan bobol iman ini diantara problemnya dan ditambah lagi kalau di pesantren di pesantren itu problemnya adalah ini seluruh sekolah swasta menteri menetapkan harus apa status belajar online artinya apa gaji guru tetap jalan hampir seluruh pesantren di Sumatera Barat mengeluhkan kalau anak tidak masuk sekolah bu, ibunya enggak mau bayar uang sekolah enak Anaknya sekolah di rumah kan saya jadi guru Kok yang saya harus bayar loh Nah banyak problemnya Itu juga berimbas pada persoalan ekonomi nah, Pembinaan mental terganjal pada biaya Dan ini ekonomi juga Jadi makanya Rasul mengatakan Perkuat iman atasi kefakiran Dalam hadis da'if Kedalfaqru ayyakuna kufran kefakiran itu ke, kefakiran itu akan membawa oh, kepada kekufuran terbalik, tadi berlindung dari kekufuran dan kefakiran Nabi mengatakan kefakiran itu akan menyebabkan seseorang kufur apalagi di Minang, enak orang bisa, saya main aka mulai dalam alasan darurat ya karena situasi gawat Nah untuk itu bina mental personal setelah itu bina keluarga peran orang tua terhadap anak dalam mengatasi efek dari kebijakan dunia pendidikan hari ini kemudian yang ketiga adalah sejalannya iman ekonomi perlunya pemerintahan pemimpin yang Piawai mengatasi persoalan ini. Perlunya pemimpin yang beriman dan Piawai mengatasi persoalan ekonomi. Jadi di antara ini kita menyala, apa membina diri, membina keluarga dan terbina oleh pemimpin yang soleh. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang membina iman dan mensejahterakan. Contohnya ada dalam Islam, ada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menguasai negara tidak sampai tiga puluh bulan dari kemiskinan yang sampai ke Eropa dari kemiskinan penjara penuh ekonomi hancur kezoliman di mana-mana dalam proses dua tahun lebih maka beliau bisa mengatasi keimanan dan kemudian mengatasi kefakiran maka dikatakan ketika itu jika diumumkan, siapa orang muda yang butuh beya kawin, siapa janda yang tidak punya suami, siapa yang mau zakat, tidak ada yang meminta kepada, yang mengajukan proposal. Beda dengan negeri kita, sebelum COVID aja negeri kita ini sudah negeri proposal. Nah sekarang datang lagi COVID. Saya terus terang, istri saya narik uang di Bank Beri, sudah berkali-kali, Bank Beri ngatakan apa? Tidak ada kas, Bu ini penting dipikirkan juga balik kepada konsep Rasulullah apa itu ketahanan pangan ya orang Minang itu depan rumahnya ada rangkiang enak apa itu punya tabungan sendiri punya tabungan sendiri itu sejalan dengan Quran Nabi Yusuf ketika mengatakan kepada dia berikan urusan ini kepadaku dia menteri ketahanan pangan jadi orang Minang sudah punya konsep-konsep untuk mengatasi semua persoalan baik persoalan moral maupun persoalan ekonomi maupun persoalan kemasyarakatan semuanya bisa dan bisa nanti contoh konkretnya dilihat kepada langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz di mana ketika dia sudah memerintah di ketika itu ditutup pintu Baitul Mal terganjal oleh harta tidak bisa ditutup tetapi dia seorang yang zuhud dia bahkan menjadi Khalifah yang termiskin maka ulama menggelarkan dia Khamisul Khulafa yaitu Khulafa Rasidin yang kelima itu saja dari saya Silakan dikembangkan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan ya subhanallah luar biasa Bapak Ibu para hadirin yang berbahagia pertama tadi uh, Ustadz kita telah memaparkan Kemudian moderator sudah mengasih pertanyaan, tiba-tiba saatnya bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Ya, di waktu posisi jam 6 tepat, 18. Kita buka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu yang akan bertanya, tolong angkat tangannya yang agak tinggi. Boleh kepada penulis kita, kepada Ustadz langsung, atau silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tolong dibantu protokol. Eh... Uh, Sebelah sini, oke okay, Ibu. Ibu sebutkan nama dan kalau bisa pertanyaannya langsung mengerucut ya Bu ya. Iya, sebentar ya Bu. Boleh. Boleh minta uh, kertas satu Pak Udang. Baik, sebutkan nama Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vivi. Saya Bu, dari Garege. Vivin. Iya. Bu Vivin, ya. Uh, dari mana, Bu? Dari Garege, Pak. Dari Garege. Silakan ya. Bu Vivin. Pak, saya mau bertanya sama Ustaz dan Bapak Herman. Boleh, Pak? Silakan. Uh, untuk Bapak Herman, Pak saya Herman. Uh, saya adalah usaha kecil yang sangat, yang menengah ke bawah, saya lihat spanduk bapak di tepi-tepi jalan untuk usaha besar, usaha yang menengah yang menengah ke atas atau yang menengah banyak sekali yang terpampang sementara saya yang, de, yang dari usaha sangat kecil yang ukuran 3x4 yang usahanya berupa makanan ringan, tidak pernah ada satu orang pun survei ke tempat saya saya juga pengen pak e, misalnya punya spanduk yang mengatasnamakan toko saya misalnya toko apa, walaupun usaha saya kecil 3x4 pak, tapi yang penting tekad saya untuk mencari nafkah, untuk menambah penghasilan untuk keluarga saya sangat besar Ya dan satu hal lagi pak Ya supaya apa e, untuk kami yang dari kaum kecil ini adalah setidaknya e, perhatian dan motivasi atau bantuan untuk supaya kami bisa bangkit apalagi dalam keadaan covid seperti ini Pak. Jujur suami saya kemarin sempat di rumahkan satu hampir 2 bulan tanpa kompensasi 1 bulan pun. 80% kehidupan perekonomian kami terbalik, Pak. Dan saya dalam keadaan sakit setelah selesai operasi payudara. Di sanalah kami betul-betul, Pak, dari nol, dari titik terendah dalam kehidupan kami. Tidak seorang pun yang peduli kepada kami, Pak. Di situ kami sempat toko kami tutup jadi saya minta kepada Bapak se sebagai seorang seorang ibu yang membantu so, membantu suami mencari nafkah tolonglah Pak setidaknya perhatikan kami yang dari dari yang menengah ke bawah ini jangan Bapak hanya memperhatikan yang di tepi jalan yang ada spanduk yang ya. jualan ini jualan itu dan, baik saya bantu ibu berarti ibu butuh spanduk di merek kedainya Ya, dan juga butuh usaha apa sih namanya modal dorongan. usaha ya Oh iya lah, Pak Herman kayaknya itu ditujukan tadi ke Pak Herman Sabar ya, ya? Untuk Pak Herman. Oh iya jadi kita tangkap luar biasa ya kita tampung dulu ya ibu kayaknya cukup nah, untuk Bapak Uas untuk Bapak Uas siap, ya, Ustad kita ya. ya, ya silakan Bu. Terima kasih Pak, saya ingin gimana, gimana caranya supaya saya bisa menerima dengan lapang dada, dada dengan keikhlasan hati semua cobaan ini, seperti misalnya penyakit saya Pak yang tidak sembuh sembuh, sementara saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya sudah berusaha istiqomah, istiqomah, istiqomah, terus tapi. Uh, yang saya lihat, yang seperti Bapak ceritakan, Bapak selalu ikhtiar-ikhtiar, tapi adalah sesuatu yang uh, titik terangnya, tapi saya tidak ada. Gimana cara melapangkan hati saya untuk menerima cobaan yang datang bertubi-tubi kepada saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara agar tetap sabar dengan dan tabah dengan cobaan yang ada. Baik, Ibu silakan. Kita satu baru ya, kita minta tiga. Setelah itu kita jawab oleh meter kita. Silakan dengan Ibu sebutkan nama dari mana. Terima kasih Pak Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurhayati, saya dari Universitas Padako Bukit Tinggi. Terima kasih atas kesempatannya Pak Zul. Kalau sempat waktu Pak Zul. Ini pertanyaan khusus Pak Zul ditujukan untuk Bapak Ustadz, Bapak Uwas. Pak Uas ya. Di mana pertanyaannya adalah kita selaku penyelenggara pendidikan Bapak di era milenial sekarang tentu banyak tantangan, banyak cobaan menghadapi juga kaum kaum muda yang sedang kita didik sekarang. Jadi strateginya yang, yang saya tanyakan kepada bapak adalah apa strategi kita menghasilkan lulusan di era milenial ini sesuai kebutuhan, akan tetapi tetap ada nilai-nilai religius di dalam jiwanya. Karena sekarang ini memang nilai-nilai religius itu akan mulai berkurang, terutama memang banyaknya sekarang ini hal-hal yang mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi pola fikir dari lulusan kita, jadi bagaimana kita memastikan lulusan yang tetap ada nilai-nilai religius di dalamnya begitu Bapak Uas, terima kasih atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan kepada para penanya kita dan satu lagi silakan. Para penanya yang hitam-hitam sudah jilbab hitam, maaf yang jilbab putih dulu ya, nanti yang ketiga baik, silakan Ibu dengan siapa Ibu tapi ini milenial, ini perlu pertanyaannya kayak ini, Fajia. Ya. Ah ya, nanti ini, Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Fika Rulia dari sahabat Erman Safar. Siapa Bu? Fika Rulia. Fika. Ya. Fika Rulia. Ya. ya. Uh, pertanyaan saya saya tujukan kepada Bapak uh, Haji Erman Safar. Haji. Yang mana tadi? Cara membangkitkan semangat dari aspek ekonomi yaitu menentukan produk yang dibutuhkan saat ini, menediakan produk yang cepat habis. Uh, yang ingin saya tanyakan uh, apabila kita sudah memiliki atau uh, sudah mempunyai uh, produk yang bisa kita jalankan, Bagaimana cara untuk bisa diterima pada saat pandemi sekarang ini Pak? Bagaimana cara kita bisa memberitahukan produk yang kita miliki ini kepada semua aspek seperti kalangan ibu-ibu, milenial, dan anak-anak. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu kita beri tepuk tangan kepada para penajat tiga. Ketiga penanya kita menanyakan yang pertama ditujukan ke Pak Haji. Pak Haji, bagaimana Ibu Nurhayati bisa dapat spandu sekaligus sepertinya bisa dapat, hmm, dapat apa Pak? Sama modal ya. Ah dibisikan sama Pak Mulyadi nih. Mudah-mudahan Pak Mulyadi juga di sini nih Bu. Jadi dua dapat ya. Ya kita kita langsung ke Pak ini. Silakan Pak Haji. Kepada Ibu. Ibu Vyfin, Bu Vyfin di Garege, jadi memang beberapa toko dan gerai-gerai yang ada di Bukit Tinggi ini kita bantu eh, merek merek toko, jadi kita pasangkan secara gratis beberapa merek toko di Kota Bukit Tinggi. Jadi tak ada maksud buat kami meninggalkan Ibu, nanti kita akan langsung ambil data ibu untuk kita pasangkan mereknya. Jadi setelah itu adalah bahwa bahwa ibu tadi berbicara soal ibu sedang mengalami e, titik nol dalam kehidupan, ibu jangan merasa sepian, jangan merasa sendiri, karena kami yayasan dan ada program juga di kita, selalu mengadakan penyeluhan-penyeluhan, kepada kawan-kawan yang akan baru mulai usaha dan yang sedang melakukan usaha bagaimana cara membina dan membangun perusahaan-perusahaan ini, usaha-usaha MKM ini bisa berjalan dengan baik. Jadi Ibu silakan datang nanti ke rumah Juang, Herman Savar Center di Jalan Bebas. Ya bu Kepada Panitia, tolong diambil data Ibu. Setelah itu jawaban dari, pertanyaan dari Ibu Fika. So Oke, okay. persoalan promosi adalah persoalan e, hal yang paling penting dalam sebuah mekanisme bisnis. Ibu, sekarang dunianya bukanlah sama seperti yang dulu. Semua orang, hampir setiap orang sekarang mendapatkan informasi produk dari genggaman dari handphone, televisi, komputer, laptop ini adalah alat informasi orang untuk mendapatkan uh, berbagai macam informasi tentang produk-produk yang sedang dan yang akan mereka inginkan jadi kita harus memahami cara dan mengenali karakter konsumen kita kalau produk kita misalkan Pakaian, ibu berjualan apa? Tas, herbal, iklan ya herbal, produk kesehatan bu. Oh iya, apalagi sekarang produk kesehatan ini sangat bagus sekali karena eh, sekarang ini masyarakat sedang memang fokus terhadap kesehatan masing-masing. Jadi cara ibu untuk supaya barang ini menjangkau pihak-pihak lain dengan posisi keberadaan produk ibu di toko atau di rumah, ibu cukup mengakses atau mempelajari cara online marketing, ini sangat banyak dunianya di Youtube, ibu bisa lihat bagaimana caranya FB ads, lalu ibu bisa memanfaatkan e-commerce, di situ Ibu bisa menjangkau orang jauh seperti yang Ibu harapkan. Ya Bu. E, itu sekian dari saya. Ada lagi pertanyaan Pak? Buat saya naik. Selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga yang bertanya dapat berkah. Dan juga dapat hadiah. InsyaAllah. Ya Pak Haji ya. Baik dua pertanyaan buat Ustadz kita buat Ustadz Abdul Somad. Yang pertama tadi dari Ibu Vivin, bagaimana Ustadz cara agar tetap tabah menerima cobaan ini? Yang kedua dari Bu Nurhayati, tips menciptakan lulusan yang jenius non religius. Kira-kira begitu Bu? Ya kepada Ustadz kita persilahkan. A'udzubillahiminasyaitanirrojim wasta'inu bissobri wassalah Minta tolonglah kepada Allah dengan dua jalan Pertama sobri, sabar Yang kedua sholat Sabar itu artinya menahan Jadi bagaimana ibu bisa menahan segala Yang terlintas dalam pikiran ibu selalu berpikir Kenapa aku yang kena penyakit ini Kenapa aku kenapa bukan dia kenapa bagaimana cara menahan itu di kepala kita maka yang pertama ma'asaba min musibatin fil ardi segala musibah yang terjadi di bumi gunung meletus tsunami gempa bumi illa fi kitabin min qabri annabaraha semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz Lauhil Mahfuz itu papan yang besar sekali titik huruf ba saja sebesar bukit Uhud 7 km panjangnya yang ada di ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mendengar sarifal aklam pena yang menulis di Lauhil Mahfuz itu. Jadi sudah tertulis di situ bahwa musibah ini akan terjadi. Tapi saya tidak ingin kita setelah memahami konsep ini lalu kita menjadi orang muslim yang apatis. Ada sesuatu yang bisa kita pilih, ada yang tidak. Jadi tidak bisa, maaf, maaf, maaf. Mahasiswi misalnya hamil. Maaf saya ambil contoh kasus ini karena ini banyak terjadi mahasiswi, mahasiswi misalnya hamil lalu dia pulang ke rumah bapaknya nanya Kenapa kau bisa hamil karena pacaran ayah ini sudah tertulis di lawa ilmahfuz itu tidak tapi penyakit ibu itu sudah tertulis di lawa ilmahfuz rufi'atil aklam pena sudah terangkat wajah Fatih suhub pena sudah terangkat kertasnya sudah kering Kenapa kasus yang ibu hadapi sudah tertulis di Lohil Mahfuz? Kenapa yang perempuan hamil tidak tertulis di Lohil Mahfuz? Karena yang mahasiswi tadi ada pilihan. Antara pilihan pacaran atau tidak, nonton atau tidak, jalan atau tidak. Sedangkan penyakit ibu tak ada pilihan. Sesuatu yang tak ada pilihan itu sudah ditetapkan di Lohil Mahfuz. Kita tak bisa menolak. Itu namanya takdir. Takdir. Qul katakan, lan musibana tidak ada satu pun musibah yang menimpa kita. Ilhamah kata Allahul Anha, melainkan sudah dituliskan Allah untuk kita. Tiga, Inna Allaha katawa al Allah sudah menuliskan takdir. Hamsin al fasana, 50 ribu tahun. Khabla an yaqlu kasamawati wal ar, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Qul katakan ini jemaatul ummato berkumpul orang di seluruh dunia ini ala ayadurruka bi syaiin mereka ingin memudaratkanmu la yadurruka mereka tidak akan mampu memudaratkanmu illa qad kataba Allahu alaik kecuali sudah tertulis kalau bahasa jawanya bodo wis ana tulisane gitu kalau bahasa awaknya ala pandes ado semua sudah tertulis di lawa ilmahfuz. Tapi jangan gara-gara ini kita menjadi apatis. Pahami tentang konsep takdir ini dengan benar, supaya kita tidak terjerumus menjadi kelompok Jabariyah, atau justru menjadi kelompok Mu'tazilah. Itu yang pertama ibu. Yang kedua, banyak-banyak sholat. Jadi ibu banyak-banyak sholat pagi, jangan sampai tinggal sholat duha. Malam sebelum tidur, jangan ibu tidur sebelum sholat witir. Wudu' dulu, salat witir. Panek bana witir cie rakaat. Usolli sunnatul witri cie rakaat. Bila hitaana yang pakai usolli. Nanti tak pakai usolli dalam hati mati. Satu rakaat. Tapi kalau lapang tiga rakaat. Ayat enam patah mau sabihis. Kedua kulia. Ketiga kulullah. Panjang bana kulhu tiga tigonya. Tak pa. Sujud terakhir minta pada Allah supaya diagi Allah Taala ke lapangan hati. Banyak banyak membaca nang ketiga, nampak pertama, konsep takbir nang kedua, solat sunat nang ketiga dan terakhir banyak banyak baca alam nasroh, alam nasroh laka sodorak, wawadha ana angka wizrak, al-ladhi angka dzahharak, rafana laka dikrak, alam nasroh laka sodorak, gulapkan dadamu, kulapangkan hatimu. Allah yang kau yang membebani pundakmu. Warafanala ka zikrok kalau kau sabar ku namamu. In nama al usri Yusro. In nama usri Yusro. Diapaun dua kali diulang Allah Taala supaya bawa basawa. Aa bataba batata batasa basawa. Selanjutnya untuk ibu dari Universitas Ford de sekarang anak-anak kita secara intelektual cerdas tapi sekuler secara intelektual jenius smart tapi liberal enggak sembahyang yang satu puluh secara spiritual tajam tapi IP nya 2,0 sedangkan yang mau kita tuntut dari mahasiswa ini adalah cerdas secara intelektual cerdas secara spiritual nah masalah intelektualnya tanggung jawab Bapak Ibu dosen macam masalah spiritual itu tanggung jawab Ambo dengan Dajjal untuk TK jangan masukkan kecuali TK Quran TK Quran saja Adapun nama nyanyi-nyanyi topi saya bulat-bulat topi saya kalau tidak boleh bukan ama Ambo itu usah nyanyi-nyanyi menari-nari usaleh TK Quran saja tamat TK Quran hafal Juz 30 TK Quran untuk SD SD IT SD Tahfiz SD Quran masukkan ke SD hafal 3 Juz 1 tahun setengah Juz 6 tahun 3 Juz ini memang untuk SD sama TK kok memang hafalan kerana memang usia mereka ini itu yang disebut dengan The Golden Age, Old Golden Ameh Age Usia, Usia Ameh ini memang dah awak dua tiga kali hafal, tidak ada apa. SMP SMA tak ada alasan lain boarding nah, jadi yang mau bertahap membuatnya kalau TK hafalan SD hafalan tapi tetapnya pulang ke rumah tapi kalau untuk SMP SMA itu awak tidak bisa kontrol lagi ini ibarat pokok kayu mesti ada dalam polybed. Kalau tidak, abinya dimakan ulat, dimakan oleh wereng, dimakan oleh penyakit. Maka dia mesti boarding school. Islamic boarding school. Maka sudah-sudah abang-abang yang pulang dari Mesir, itu sado-sadonya mengelola boarding school. Termasuklah ada jail boarding school. Pondok pesantren. Memang dari dulu, Bumi Minangkabau ko memang tujuan orang, bahkan orang dari Jawa Timur, Belajar ke Sumatera Barat, Bumi Minangkabau, itu untuk belajar boarding di Tawalib Padang Panjang. Selesai dari Tawalib, pulang ke Jawa Timur, membuat pesantren. Itulah gontor ponorogo, Imam Zarkashi, Kiai Haji Imam Zarkashi itu belajar ke Dok Dokseh Mahmud Yunus. Nah itu ke Tampe Awak, Kanagari Awak. Jadi barangnya itu dari Awak di Mo, dipdek orang Jawa. Jadi boarding, kok memang orang awak mempunyai lisensi, patentnya itu. Lalu kemudian untuk kampus, ini mereka bebas lepas. Jadi tidak lagi belajar. Karena mereka sudah penuh dari awal ini, maka untuk kampus itu lebih pada langsung dibawa. Jadi dosen-dosen membawa mereka melihat panti jompo, disadarkan pada mereka bahwa kita ini akan tua akan mati. Lalu kemudian dibawa ke panti asuhan. Nah, beko serahkan kambo-kambo bawa masuk ke hutan serahkah ke Dajjal untuk mengawal dakwah supaya mereka langsung. Dia tidak lagi teori-teori. Karena kalau berkutat di teori nanti beternak ikan di atas kertas. Kita tak mau mahasiswa kita hebat ternak ikan di atas kertas. Ikan menurut etimologi, ikan menurut terminologi itu ter... pernah ternak ikan, enggak. Di makalahnya hebat presentasi, nilai A. Tapi tak tidak punya pengalaman di lapangan oleh sebab itu saya amat sangat mensupport mahasiswa ini dia tidak lagi sama. Jadi saya bagi pada tiga TK dengan dasar, SMP, SMA menengah, pendidikan atas. Yang dasar lebih kuat menghafal, yang menengah dengan atas SMP, SMA terlebih pada boarding dikawal betul pengawalan, adapun yang atas nih lebih pada ke lapangan. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tadi kita janji dengan satu penanya lagi, tapi mengingat waktu maghrib kita 18.26, rasanya cukup di sini nanti bertanya saja sama uh, panelis kita jika ada waktu ya, di luar mungkin ya, atau video sosial juga boleh. 18.26, Bapak dan Ibu yang berbahagia, rasanya kita mesti menutup acara yang sangat bersemangat ini, Moha maaf kepada Dinda tadi siapa namanya? Ya semoga berkah dan dapat jodoh soleh nanti ya insyaallah Tapi tidak ada kesempatan lagi nih ya. Bapak dan ibu yang berbahagia Sebelum kita tutup Kesimpulannya mungkin kita sudah dapatkan masing-masing Namun yang pasti adalah Sambungkan jiwa yang hidup kepada yang baha kuasa Kemudian kita tetap optimis Tapi pesimis. Dan kita tetap menjalin persatuan dan kesatuan Apalagi sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia Tetap semangat dan tetap kita menjadi bangkit Untuk tetap berusaha Dan kita doakan pengusaha kita makin sukses Yang akan berusaha makin sukses Amin Akhirnya Bapak dan Ibu yang berbahagia Saya Zulfami Adi sebelum saya menutup pembicaraan ini Di akhir pembicaraan ini akan ditutup dengan doa oleh Al-Ustadz kita Kebetulan, ini kebetulan nih. Barengan dengan tanggal sekarang, ketua pembina kita Bapak Zainal juga bertepatan dengan hari lahir beliau nih. Juga minta didoakan oleh Ustaz Muk, semoga stik, eh, bukan stikes, Universitas Ustaz. Universitas Fordecok makin berkah dan nanti menjadi ada pemimpin-pemimpin hebat di negeri ini. Kepada Ustaz, kita persilakan atau kita mintakan doanya. Astaghfirullah Alazim, Astaghfirullah Alazim, Astaghfirullah Alazim, Alladzi La Ilaha Illahu Alhayyu Alqayyum Wa Taufiilai. A'udz Billahi min al-Shaytanir Rajeem. Bismillahiir-Rahmanir-Raheem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Rahmanir-Raheem. Mardiyam Dini Iya, Kana Amdhu Iya, Kana Istain. Inna Sraatul Mustaqim, Sraatul Ladinan, Namtah Alehim, Waril Maadubi Alehim, Walladzallin Amin. Allahumma Salli 'ala Nabiina Muhammad wa 'ala Ali Muhammad. Allahumma Azza lil-Rahmatat, Salamat walBarakatulaa Hadihi al-Jama'a. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini Bil khusus keberkahan untuk Universitas Fort Decoq Beserta seluruh Civitas Akademika Ya Allah Bil khusus Bapak Pimpinan Pembina Ayasan kami Pak Zainal Bariklahu fi umurihi, berikan berkah pada umurnya Qawi imanahu kuat keimimannya Wasohi jasadahu, sehatkan badannya Kadapun mahasiswa-mahasiswa kami evazhu mingkuli suwashar jaga mereka dari segala perbuatan yang tercela. Allahumma de fainalalah walwabah walfasyah walriba walzina walmunkar selamatkan negeri ini bil khusus bumi Minangkabau dari malapetaka bencana musibah bil khusus COVID-19 ini ya Allah. Allahumma aina tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir kepadamu, wa syukrika bersyukur kepadamu, husn ibadatik selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik Rabbana filana zhunubana ampunkan dosa kami wali abaina ayah kami wali umahatina ibu kami wali azwajina pasangan hidup kami wali zurriyatina anak cucu keturunan kami wali manhadarana semua yang hadir di majlis ini wali manraba'ana yang tidak hadir tapi tetap mengikuti program ini maka berikan kerahmatan keberkahanmu ya Allah Allah marzuqnal istiqamata 'ala syari'atil ghara'i wa bayda. Berikan istiqamah kami dalam jalan yang benar, dalam agama yang lurus. Inna dinana indallahi al-islam. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhassuna ta'budana. Ta Terima segala ibadah kami wa tamim taqsirana. Sempurnakan segala kekurangan kami. Allah marzuqna imaman 'adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusalid 'alaina bi dzunubina ma la yakhfuka wa la Jangan kau berikan amanah kepada orang yang tak sayang kepada kami dan tak takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma qdim lana husnil khatimah wa la bi suil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal yakarim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.